Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa Dahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis baru yaitu hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in Imam An-Nawawi Al yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an saya bacakan hadisnya bismillahirrahmanirrahim an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باهداء سلافين الصيب الزاني والنفس بالنفس والمتارك لدينه المفارق للجماعه Tawahul Bukhari wa Muslim. Dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi tidak ada ilah selain Allah. Dan aku adalah Rasulullah, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga hal. Pertama, orang yang sudah menikah, yang berzina. Zani. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, yaitu kisos karena pembunuhan. Dan yang ketiga Meninggalkan dinnya serta memisahkan diri Dari jamaah Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim Jamaah sekalian Rahimahkumullah Hadis ini merupakan Hadis yang sangat penting sekali Yang menjelaskan Tentang nilai-nilai Islam yang Sangat berharga. Hadis ini juga merupakan dasar ketetapan hukum dalam menjaga kehidupan seorang muslim. Terkait dengan nyawa. Terkait dengan darah. Jadi merupakan panduan. Dasar ketetapan hukum. Di dalam menjaga kehidupan seorang muslim Selama ia berlaku baik Dan tidak membahayakan keutuhan dan kenyamanan masyarakat Akan tapi jika seorang telah menjadi ancaman bagi keutuhan dan kenyamanan masyarakatnya dengan berbagai perilaku-perilaku pelanggaran terhadap syariat Islam. Ya, itu akan menjadi ancaman bagi kenyamanan masyarakat. Karena itu merupakan fauda, kekacauan. Maka siapapun orangnya, ia harus disingkirkan. Karena membuat kekacauan. Agar masyarakat Muslim hidup damai dan sejahtera. Islam datang membawa hukum-hukumnya... Untuk mewujudkan keutuhan dan kedamaian hidup. Maka jika ada perilaku-perilaku. Yang dilakukan oleh seseorang yang mengancam. Kesejahteraan, kedamaian, hidup. Maka harus diselesaikan. Dan Islam membawa hukumnya. Ini hadis menjadi kaidah. Sampai Al Imam Ibn Hajar Al Haidam mengatakan hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting karena berkaitan dengan permasalahan yang penting yaitu nyawa manusia apalagi nyawa seorang muslim yaitu kapan manusia itu boleh dibunuh. Jadi masalah darah itu kan masalah penting sekali. Masalah nyawa, jiwa itu masalah penting. Kapan boleh dibunuh dan kapan haram dibunuh. Maka hadis ini menjadi kaedah. Menjadi panduan. Di dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan kehidupan. Di antara jarimah, kriminalitas, kejahatan. Hadis ini banyak berbicara tentang masalah darah khususnya darah seorang muslim. Jiwa seorang muslim itu haram. Layahillu berarti tidak halal, berarti haram. Damum ri'im muslimin haramun. Dalam hadis lain demikian. Darah seorang muslim itu haram. Haram ditumpahkan. Kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian rahimahkumullah Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa faedah ya, mana hadis mengandung beberapa kandungan Yang pertama Menegaskan barang siapa telah menyatakan dua kalimah syahadat Barang siapa yang sudah berikrar dua kalimah syahadat Aku bersaksi bahasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah. Maka jiwanya terpelihara. Haram darahnya. Siapapun. Ini menjadi ketetapan hukum. Dua kalimat syahadat adalah jaminan. Jiwa seseorang. Siapapun tidak dibenarkan membunuhnya. Haram. Dan jaminan ini terus berlaku bagi seorang muslim. Selamanya kecuali jika ia melakukan salah satu dari tiga hal berikut yang disebutkan dalam hadis. Sudah saya terangkan pada hadis-hadis sebelumnya. Kisah Usamah bin Zaid yang membunuh orang kafir yang mengucapkan dua kalima syahadat dan disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bertanya Allah Syakok Tasadrh kenapa tidak engkau bedah dada dadanya supaya kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya dan ini menjadi kaidah alusunnah bahwasanya menghukumi seseorang itu berdasarkan lahiriahnya yang nyata yang bisa kita lihat Jangan menghukumi batin orang Tidak ada yang tahu Artinya ketika seorang mengucapkan dua kalimat syahadat Muslim dia Muslim Secara dohir mus, muslim Maka hadis ini menegaskan kembali La yahillu damim ri'im muslim Yashadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah Tidak halal Darah seorang muslim yang sudah bersaksi, tidak ada ilah, kecuali Allah dan aku adalah rasulnya. Kecuali dengan tiga sebab. Nah ini, sebab tiga ini yang disebut al-haq illa bil-haq, al-illa bi-haq tiha. Ya. Kecuali dengan hak-haknya. Maka keharaman darah seorang muslim akan berubah menjadi halal jika melakukan salah satu dari tiga. Tiga. Yang pertama, membunuh orang lain dengan sengaja. Maka hukumannya adalah kisos. Ya. Jadi ketika seorang membunuh orang lain dengan sengaja. Tanpa alasan yang dimenarkan oleh syariat. Maka berubah. Jadi halaluddam. Halal darah darahnya. Karena dia sudah menghalalkan darah orang lain. Itu keadilan namanya. Kalau orang membunuh. Apalagi pembunuhannya dengan cara yang keji, mutilasi, dan sebagainya. Kemudian dihukum dengan penjara. Itu tidak adil. Tidak adil. Maka hukum positif yang ada di kita tidak adil. Keluarganya kecewa. Orang yang paling dicintainya dibunuh orang. Habis dibunuh mungkin dimakan. Kayak Sumanto. Coba. Itu sudah sangat menyakitkan. eh Cuma dihukum penjara. Penjara pun nanti ada remisi, apa grasi gitu ya dan sebagainya, apakah adil itu? tanyakan kepada keluarga korban coba, apa rela kalau pembunuh anaknya, pembunuh istrinya, pembunuh suaminya dan kekasih kekasihnya yang lain hanya dihukum beberapa tahun, pasti tidak akan ridho. ya terpaksa menerima, gimana lagi mah hukumnya begitu. tapi dalam Islam dia seorang muslim, membunuh muslim ya, Aslinya dia haram darahnya Tapi karena membunuh jadi halal Adil itu Adil sekali Kemudian yang kedua Berzina ya, Bagi orang yang telah menikah Berbeda dengan yang belum menikah Jangan Dan yang ketiga Murtad ya. Murtad ini Ada dua bentuk murtad keluar dari din dari Islam secara total berganti agama dari muslim menjadi non muslim, yahudi, nasrani, majusi dan sebagainya. Atau murtad karena tindakan atau ucap ucapan. Jadi orang tuh bisa murtad karena mengucapkan sesuatu yaitu ucapan kekufuran. Dengan disadarinya, dengan diketahuinya kesengajaan memang mengucapkan kalimat kufur. Dan setelah iqamatul hujjah tetap mereka memang ia ya, mengucapkan kalimat itu dengan kesengajaan. Atau melakukan tindakan-tindakan yang mengkafirkan pelakunya. Ini murtad. Kemudian ditambahkan tadi al-mufarik lil-jamaah. Yang meninggalkan jamaah. Meninggalkan jamaah dalam hal ini adalah meninggalkan kebenaran. Meninggalkan kebenaran. Nah, At-Tariqli Al-Mufaid jamaah ta'kid saja. Atau jama'ah nanti dalam arti yang seluas-luasnya yaitu sebuah daulah Islamiyah kemudian menyatakan khuruj keluar dari imam. Tapi di sini adalah al-khuruj minal haqq, keluar dari benar-kebenaran. Nah, jika melakukan salah satu ini hukumannya adalah mati. Jemaah sekalian rahimahumullah Kembali Tentang hukum rajam ya. Yaitu Hukum yang diterapkan kepada pezina Yang telah menikah Disebutnya Az-Zani Al-Muhsan ya. Az-Zani Al-Muhsan Pezina yang sudah menikah Para ulama sepakat bahwa Hukuman orang yang berbuat zina Dan sudah pernah menikah Adalah dirajam hingga mati dia jam adalah dilempari ba batu. Batunya tidak besar dan tidak kecil. Bukan batu pondasi, bukan. Itu bukan lempar namanya. Apa namanya itu kalau pakai batu pondasi? Ah, bukan. Kemudian juga bukan batu ketepel atau untuk ini burung tapel ya, bukan. Sedang antara ya, pokoknya tidak mematikan dengan cepat ya. Tapi juga ya, tidak terlalu apa memperlambat Tengah-tengah. Ya, Kenapa demikian kok hukum rajam ini sepertinya kejam sekali gitu loh. Biar dia bisa menikmati hukuman itu sebagaimana dia menikmati perzinaannya. Ketika dia berzina, ran rajam di Dilemparkan itu batu batu ke seluruh tubuhnya. Mulai dari ujung kepala sampai kaki. Karena ketika zina, nikmatnya itu juga dari ujung kepala sampai kaki. iya yang, yang sudah bersuami istri kan ngerti nikmatnya hubungan badan. Ya, ya sudah seperti itu. Orang berzina kan menikmati. Nah, hukuman pun disesuaikan. Jadi sangat adil sekali. Kemudian, karena dia sudah... Ada wadah untuk menyerutkan nafsu biologisnya. Kok nyari yang haram? Maka hukumannya lebih berat. Ulama sepakat bahwasannya hukum zina. Bagi zina muhsan adalah dirajam sampai mati. Karena ia telah merusak kehormatan orang lain. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberinya nikmat kesenangan biologi Secara halal Tapi ia lebih memilih yang keji Dan meninggalkan yang baik Ia sudah punya istri Yang baik itu istrinya Ia pilih Dan dengan melakukan zina Ia telah melakukan kejahatan terhadap Sisi kemanusiaan Karena perbuatan tersebut Bisa merusak silsilah keturunan Bin siapa? kan? gitu jelas ini ibnu zina ya yang sering disebut oleh masyarakat awam anak haram. padahal bukan anaknya yang haram kan? kasian itu anak anak haram, anak hasil perbuatan haram. itu itu tidak berbapa, tidak berbapa. jadi nasabnya itu dinisbatkan ke Ibunya Jadi kalau nama anaknya dikasih nama Paijo gitu Paijo bin Siapa ibunya Painem Oh itu bapaknya ada Bukan bapaknya Disebut bapak itu harus melalui pernikahan Syari itu baru bapak Nasab itu akan ada Jika dilakukan pernikahan Syari sebagaimana warisan Seorang tidak disebut anak Kalau tidak ada pernikahan seorang tidak disebut nanti pewaris kalau tidak ada pernikahan. Tapi kan masyarakat itu wow, wah tanggung jawab Kan tanggung jawab maksud tanggung jawab itu nikahi. Ya nikah nih karena nanti ada hukum tersendiri apa hukum menikahi wanita yang dizinainya dalam keadaan hamil ada sendiri pembahasannya. Tapi tidak menetapkan nasab meskipun dia menikahi wanita yang dizinainya Nah puncaknya ia telah melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, ini yang jelas. Jadi sisi mafsadah mafsadah kerusakan-kerusakan terhadap sisi kehidupan juga ada. Yaitu merusak nasab. Ya. Maka Allah tegaskan hukumnya setegas-tegasnya. Ya. Yang menjadi ketetapan hukum rajam ini adalah... Sabda dan praktik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Ya, secara tekstual ya, selain ayat yang mansuh tilawahnya, ya, tidak ada. Jadi dalilnya adalah praktik langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah merajam maiz yang mengaku berzina dan dia sudah nikah. Kemudian juga beliau pernah merintahkan untuk merajam wanita dari Romedia, ya, dari suku Ghamidiyah Kemudian ada hadis lain juga menyebutkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Unes, pergilah menemui istri Sifulan. Ya, Jika ia mengaku perbuatannya, maka rajamlah. Unes pun berangkat menemui wanita itu. Setelah wanita tersebut mengakui perbuatannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ia Rajam. Kisah yang masyhur sekali wanita yang datang kepada Rasulullah adalah kisah gomidiyah ini. Ya. Karena datang kepada Rasulullah minta dihukum, karena sudah berzina dalam keadaan hamil, disuruh pulang oleh Rasulullah. Ya. Lahirkan dulu anak itu. Telah lahir, datang lagi. Susui anak itu. Terus setelah selesai, baru kembali lagi kepada Rasulullah dan minta dihukum dan dilaksanakanlah hukum rajam. Jadi tetapkan berdasarkan Sunnah Sahihah. Nah, hukum rajam juga pernah ada dalam Al Quran, namun dinasah tilawahnya. Jadi nasah itu dalam ilmu usul fikih ada dua, ada nas tilawah, ada nas hukmi ada penghapusan tilawahnya, teksnya, ada penghapusan hukum-hukumnya. Ayat rajam teksnya saja yang dihapus, tapi hukumnya tetap. Ibn Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat mengambil kesimpulan barang siapa yang mengingkari hukum rajam maka ia telah mengingkari Al-Quran dengan tanpa disadari dan ada yang mengingkari hukum rajam itu ada jadi pezina itu dicambuk semua berdasarkan surat An-Nur katanya karena tidak ada hukum rajam dalam Al-Quran ia tidak memahami bahwasanya dulu ada teks ayat Al-Quran tentang rajam kemudian dihapus hukumnya ditetapkan, ditetapkan. Lalu Ibnu Abbas membacakan e, ayat 15 dari surat Al-Maidah dan kemudian ia berkata, "Hukum rajam adalah termasuk yang mereka para ahli kitab sembunyikan." Jadi ayat Al-Maidah 15 itu berbicara tentang e, perbuatan ahli kitab yang menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, bahwasanya hukum rajam adalah salah satu hukum yang mereka sembunyikan ya. demikian dalam riwayat An-Nasai dan Imam Al-Hakim ya. ini rajam, kemudian uh, kisos kisos tadi, an-nafsu bin nafsi ketika seorang melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap muslim, maka ulama sepakat, siapapun yang membunuh seorang muslim dengan sengaja kotlul amad namanya Maka ia harus dijatuhi hukuman kisos, yaitu dihukum mati, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Maidah 45. Wa katabna alaihim fiha an-nafs sabin nafsii sampai akhir ayat. Dan telah kami fardukan di dalam kitab Taurat itu bahwasanya jiwa itu dibayar dengan jiwa. Jadi hukum kisos itu sudah ada di dalam Taurat. Atau kita nyebutnya perjanjian lama. Ya, sudah ada. Ya. Nah, dengan hukum kisos. Jadi Allah syariatkan hukum kisos. Yaitu pembunuh itu dibunuh. Diharapkan manusia akan merasakan hidup yang aman. Maka Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 179. Walakum fil kisosi hayatun ya ulil albab di dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang punya akal nah di sini mungkin ada sedikit uh, pertanyaan loh di dalam hukum kisos kok ada kehidupan maksudnya bagaimana di dalam hukum kisos itu ada kehidupan maksudnya ketika seseorang itu memahami bahwasanya di sebuah negara itu ada sebuah hukum. Jika membunuh maka akan dibunuh. Kira-kira yang mau membunuh jadi enggak? Tidak. Berpikir-pikir. Kalau tidak jadi berarti yang mau dibunuh tidak jadi mati. Itulah kehidupan. Yang mau membunuh tidak jadi membunuh. Maka tidak jadi dikisos kehidupan. Jadi dua-duanya hidup. Itulah yang dimaksud. Walakum filqisosi si hayat. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Maka hukum kisos memelihara jiwa. Memelihara darah. Meskipun tidak secara 100%. Tapi sangat mengurangi. Coba eh, tingkat kriminalitas dalam bentuk pembunuhan di Indonesia dengan di Saudi Arabia. Indonesia per detik berapa? coba nonton apa sergap atau bruser atau apa berita-berita yang lain itu semuanya kayaknya tiap hari ngebunuh ya. Ya. Di Saudi Arabia ya. Selama 4 tahun ya, saya baru menyaksikan satu kali. Kisos, menyaksikan orang dipenggal kepalanya itu baru satu kali. Otomatis yang ketahuan dong gitu. Indonesia yang ketahuannya aja segitu apalagi yang sembunyinya gitu kan. Kalau bicara kata memang yang ketahuan yang disaksikan, yang disidangkan ke pengadilan dan terbukti. Kalau tidak terbukti, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan, tidak boleh dihukum. Walaupun dia melakukannya. Kalau tidak ngaku, tidak bisa dituduh. Tidak sembarangan, karena darah orangnya juga haram juga. Nanti kalau sembarangan, nanti jangan-jangan orang menduduh, oh si pulang pembunuh. Apa iya? Iya, wabullahi, swear. Masa tahu diterima sama hakimnya. Tidak sembarangan, maka jarang sekali. Nah, ini alhayah, kehidupan Dalam hukum kisos Karena ketika orang takut Dengan hukum ini Maka dia akan pikir Seribu kali untuk melakukan pembunuhan Karena jika dilakukan Dia akan Terkena hukum mati lagi Jadi yang dibunuh oleh dia mati Dianya juga mati oleh pemerintah Mati oleh pemerintah Oleh hukum kisos Akhirnya pikir-pikir hidup semuanya Paling berantem Ya, berarti jangan sampai bunuh-bunuhan, berantem ya berantem namanya juga orang bertengkar. Pikir-pikir, kayak bertengkarnya orang Arab. Bertengkarnya orang Arab itu cuma jari sama mulut. Hmm, eh, gini wah, asyik itu nonton orang Arab. Wah, udah enggak berani tangannya enggak berani. Coba orang Indonesia, mulutnya diem tangannya gerak. Itu orang Indonesia itu. Mangkel itu udah enggak bisa ngomong orang Indonesia. Walah, ngancammu puang wow, gitu Aduh. orang Arab itu cangkemnya cerewet udah santai aja orang Arab orang Arab gak usah dengerin gitu yang nanti juga besok tanya lagi kayak Fahaluk gitu kan orang Arab orang Indonesia itu jangankan kan kayak Fahaluk ditanya disalami salam nggak mau jawab kemarin kurang ngajar sekarang nyalami tuh apa salahnya mang kalau kemarin kurang ngajar terus dia menyalami kan harus dijawab tetap Waalaikumsalam Wah, sorry, salam kamu itu <tuh> eh, Susah ya, orang jadi orang Indonesia ya hmm. Orang Jawa juga susah itu Orang Jawa bekasnya lama itu Pakai Wuhan tapi berbekas hmm. <tuh> Kenapa jadi orang Jawa nih kita-kita nih <tuh> mungkin kalau orang Sumatera masih ada yang terang tuh jebret cebret gitu ya, ngobatak atau apa semacamnya. Oh, Jawa tuh disimpen, mangkholnya disimpen kebenciannya disimpen Pas ketemu pura-pura senyum padahal naruh kebencian itu nggak bagus. Lebih baik benci tapi jangan sampai 3 hari gitu terus selesai. Ya, kayak orang Arab benci terus besok lagi udah tanya assalamualaikum kayak fahaluk, uh kayak fahaluk masih panas kok kayak fahaluk gitulah. Kita yang panas jadi sudah dingin. Ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian juga para ulama juga sepakat. Terhadap wajibnya kisos. Jika pembunuh dan yang dibunuh sama-sama kafir. Berarti dalam konteks daulah islami. Ya, jika sebuah negara ini menerapkan hukum Allah. Kemudian di situ ada terjadi pembunuhan. Yang dilakukan oleh seorang kafir kepada. Kafir yang lain. Itu juga dikisos. Karena dia hidup di negara. Yang menerapkan hukum Allah. Ya. Semua kejahatan. Siapapun pelakunya. dihukum Dalam sebuah negara islami. Namun mereka berbeda pendapat. Jika yang dibunuh kafir zimmi. Dan mustamin sedang yang membunuh adalah muslim. Ini ada pembahasan panjang ya, ada perbedaan pendapat. Jika seorang Muslim membunuh kafir dini, kafir dini adalah seorang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, dia taat terhadap aturan-aturan yang ada, tapi dia tetap kafir, tidak melanggar. Jadi mereka dikasih kebebasan sampai minum homer dibolehkan, tapi tidak boleh terang-terangan masuk kamar boleh minum di situ. Karena homer haram bagi muslim. Ya, Kalau seandainya ada kafir tidak minum homer, itu juga gak bisa masuk surga kok. Gak bisa, sama aja. Ya, Orang kafir tidak berzina, tidak minum homer, tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi tidak syahadat. Ya tetap matinya masuk neraka. Bukan karena tidak minum homer. Tapi karena kah? kafir, gak ada dasar syahadat. Tapi kalau sudah jahar melakukan kemaksiatan secara jahar depan umum, tidak puasa buka siang hari di bulan Ramadan, diperlihatkan oleh kaum muslimin harus dihukum. Harus dihukum. Ini kafir dzimmi atau musta'min yaitu kafir yang masuk dalam negara yang menerapkan hukum Allah kemudian dikasih jaminan. Kasih jaminan oleh pemerintah dengan syarat-syarat tentunya. Kalau dia melakukan Pelanggaran-pelanggaran maka kena hukum juga Selanjutnya Tentang hukum Bagi orang yang Murtad ya. Para ulama sepakat jika Ada seorang laki-laki yang Murtad Keluar dari Dinul Islam Lalu bersikukuh, ngeyel gitu Dengan kekafirannya dan tidak mau Kembali masuk Islam Karena nanti ada peringatan dari pemerintah Orang yang murtad itu diingatkan disuruh taubat kembali tapi tetap ngayel. Maka ia dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Ya, At-tariku li Meninggalkan agama-agamanya. Dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Man baddala dinahu faktuluh. Ya barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah iya ya, yang tidak memahami e, tentang kehormatan agama ini ya us bilang oh, kejam sekali gitu mengganti agama itu sebuah kekejaman bukankah al fitnatu asyaddu minal qatl ya al fitnah di situ adalah kesyirikan kekufuran itu lebih bahaya daripada pembunuh -pembunuhan. lebih kejam Kesirikan menyebar, kekufuran menyebar itu lebih berbahaya daripada ada orang murtad dibunuh. Satu cuma mati. Muslim murtad jadi musyrik, jadi majusi. Bunuh, selesai. Cuma yang terbunuh cuma satu. Tapi kalau dibiarkan dia menyebarkan ke musyrikannya, kesirikannya, ke kekufurnya dan sebagainya. Maka akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Maka selesaikan satu. Praktis irit biaya. Coba kalau menghukum orang murtad biayanya berapa? Algoja sudah siap, pedang sudah siap, jelas sudah. Kalau oh, penjara kasih makan, sakit harus dimasukin rumah sakit. Wah oh, ada anggaran, ada APBN untuk narapidana, untuk penjahat-penjahat dan sebagainya. Jadi syariat Islam itu praktis, ekonomis, apa lagi praktis ekonomis ya mudah gitu ya mudah semuanya irit ya punya irit tuh negara nanti iritnya. Namun para ulama berbeda pendapat seputar wanita yang murtad. Nah, jika yang murtadnya wanita, kayak Nafa Urbah artis itu muslimah jadi murtad. Nah jumhur ulama berpendapat bahwa wanita yang murtad tetap dijatuhi hukuman mati berdasarkan keumuman hadis di atas. Hadis ini yang dipegang oleh Jumhur. Tapi dalam madhab Hanafi. Dikatakan bahwa wanita tidak dibunuh. Cukup dipenjarakan hingga ia kembali masuk Islam atau mati di dalam penjara. Dasarnya apa? Oh, Hanafi ya, berpendapat bahwasanya wanita murtad itu cukup dipenjara sampai taubat. Kalau tidak. Maka biar mati dalam penjara. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah atau, atau Hanafiyah ini membutuhkan biaya ini, membutuhkan biaya. Kalau di penjara lama banget, nggak balik kembali itu kan masih makannya lama juga gitu ya, nah, masih makannya lama. Dasarnya, jadi semua ulama berpendapat pasti punya dasar. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Di sana diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita dalam peperangan. Kok bisa dijadikan dari ini? Nah, larangan membunuh wanita dalam peperangan ini bersifat umum. Tidak ada perbedaan antara orang kafir semenjak awal dengan orang yang kafir karena murtad. Kan dalam peperangan ada orang kafir, baik kafirnya asli itu sejak awal Ataupun karena murtad. Itu tidak boleh dibunuh dalam perang. Maka dijadikan dari oleh madzhab Hanafi Maka begitu pula kalau wanita itu. Keluar dari agama atau mur, murtad. Cukup dipenjarakan sampai kembali kepada Islam. Atau penjara seumur-umur. Ya, sampai mati. Gitu ya. Nah ini wacana fikih begitu, jumhur tetap kembali kepada hadis ini. Ya, Al-Mufarik Lidini itu bisa laki-laki dan bisa perempu perempuan yang meninggalkan agama itu. Jadi yang perlu dipahami adalah dasarnya, ya, dasar pendapat ini. Kemudian khusus tentang tarikus ini. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan solat karena ingkar, ini, jadi meninggalkan solat itu ada dua macam, karena ingkar, karena malas. Kalau karena ingkar, maka ia telah murtad dan dijatuhi hukuman mati. Ya. Karena apa? Mengingkari syariat, mengingkari syariat adalah kufur. Dan solat adalah salah satu daripada syariat Islam diingkari. Dikufuri maka kafir. Adapun jika ia meninggalkannya karena malas. Dan masih mengakui bahwa sholat hukumnya wajib. Mengakui wajib tapi malas. Sehingga tidak sholat. Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama pendapat jumhur ulama mayoritas. Ulama berpendapat bahwa orang seperti itu harus diminta untuk taubat terlebih dahulu yaitu untuk segera sholat ini dari pemerintah semuanya karena ini hukum Allah yang berwenang menerapkannya adalah pemerintah pemerintah yang berwenang gitu jadi nggak sembarangan Pak Lurah nggak boleh Pak RT nggak boleh ini langsung ke negara jika ia tidak mau bertobat sudah dihimbau dan tiga hari itu himbauannya. istitab gitu istitabah namanya maka ia dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman pelanggaran bukan karena hukuman murtad. Nah ini hukuman disebutnya sehat dan ya, sebagai hukuman pelanggaran bukan karena hukuman murtad. Kalau statusnya seperti itu karena malas ya karena malas ini ini pendapat jumhur kalau malas maka dihimbau untuk bertaubat. Kalau tidak mau, maka dihukum mati karena telah melakukan pelanggaran hukum. Bukan melakukan kemurtatan. Ini Jumhur. Berbeda dengan Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa orang seperti itu dijatuhi hukuman mati karena telah kafir. Ya. Jadi orang yang mengaku Islam kemudian tidak pernah sholat. Karena malas. Karena kalau yang pertama karena ingkar sepakat. Sepakat kafir dia. lalu karena ingkar sepakat kafir. Cuma hukumnya gak ada ya kan gak dihukum. Sekarang kan banyak di Indonesia yang orang yang tidak sholat. Baik karena ingkar maupun karena malas. Tapi yang gak ada hukum siapa yang menerapkan Tinggal kita dibahas nanti kalau mati bagaimana gitu saja. Nah ini kemudian dalam Madhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa ia dipenjarakan hingga ia mau sholat. Atau mati dalam penjara. Khas. Matapanya. Tidak sholat pun sama dengan yang pertama tadi. Wanita yang mur murtad. Selama menjalani hukuman kurungan, ia juga dihukum cambuk atau sejenisnya. Tiga pendapat. Nah, Saya ingin menegaskan tentang... Pentingnya sholat ini Dalam beberapa ayat Di antaranya surat Ar-Rum ayat 31 Allah menegaskan Wa aqimus sholah Walatakhunu minal musyrikin Saya garis bawahi ada kata sholat Ada kata musyrik Dan tegaklah tegakkanlah sholat Dan janganlah kalian menjadi Bagian dari orang-orang Musyrik apa hubungannya antara kalimat solat dan kalimat musri? Ya, jelas berarti ketika seseorang meninggalkan solat ya atau kehidupannya itu tidak pernah solat gitu ya bukan pernah tidak solat duhur ya bukan kalau tidak pernah sholat, tidak solat duhur nggak murtab ya. dosa gitu aja Karena yang disebut tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang dalam waktu lama tidak sholat. Mungkin sejak balik, banyak sekali tuh Sejak balik sampai mati tidak sholat. Kafir itu. Kafir. Malas maupun ing, ingkar. Karena Allah berpesan di sini, tegakkanlah sholat dan jangan menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Karena orang musyrik tidak sholat. Kemudian juga dalam surah At-Tawbah ayat 11, Wa intabu, Wa akomus salah, Wa atauz zakah, Wa ikhwanukum fitdin. Jika mereka taubat dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara seagama. Berarti kalau orang taubat terus tidak sholat, nggak mau zakat, gimana itu? Cuma taubat tok. Ta Tobat dari apa? Tobat dari kekufuran. Itu harus sholat. Terus kalau punya uang yang mencapai nisab harus dah zakat. Kalau sudah punya kemampuan haji juga harus haji. Karena konsekuensi iman adalah amalan-amalan itu. Coba. Baru dikatakan fa'ikhwanukum fiddin. Itu adalah saudara kamu se-din. Jika, satu, taubat. Dua, sholat. Tiga, zakat. Berarti mafhumnya, kita pahami, jika tidak melakukan itu, ikhwan hukum atau adu hukum? Musuh kamu atau saudara kamu? Musuh. Kan <gitu> tegas. Dikuatkan lagi oleh uh, sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Rasulullah bersabda, pemisah antara seseorang dengan kekufuran. Bainar rojuli wal kufri adalah tarkusalah. Pemisah antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kalau melaksanakan sholat dia muslim. Berarti kalau meninggalkan sholat dia kafir. Karena pemisahnya itu. Sholat. Penentu. Kemudian juga Rasulullah bersabda. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian yang ada antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarokaha faqod kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Pembahasan ini dibahas panjang lebar. Dalam kitab Syahrul Mumti. Karangan Syekh Muhammad Salih al-Uthaymin rahimahullah. Dia juga mengambil pendapat bahwasannya. Seorang muslim yang hidupnya tidak sholat. Hukumnya adalah kafir. Jika mati sampai dalam keadaan seperti itu. Dan tidak boleh disolatkan meskipun KTP-nya Islam curang ketika hidup nggak mau sholat ketika mati keluarganya pengen disolatkan sebetulnya mayitnya nggak minta pak mayitnya nggak minta keluarganya berarti keluarganya tuh paham banget bahwasanya sholat itu sangat penting bagi seorang mus muslim sepakat semua, kalau mati itu minta disolatkan semua walaupun tidak sepakat ketika hidup, harus solat semuanya coba mana nih curang kan namanya curang, ketika mati pengen kau muslimin menyolatkan berarti menyolatkan kau mendoakan Allahumma gfir wa mayyitina wa syahidina wa gaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unhzana, coba didoakan enak aja Allahumma Allah makfir, enggak solat kok, enggak Allah makfir. Ini khusus, karena ini usul ibadat. Maka sangat prihatin sekali ya, kita harus betul-betul mendakwahi orang tua kita yang belum solat. Kadang-kadang kita sudah jadi aktivis, tapi ayah kita, ibu kita sulit. Ya maksimalkan dakwah, maksimalkan. Kalau sudah maksimal, kemudian Orang tua tetap mati dalam keadaan tidak sholat. Ya sudah itu kadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan kafir. Karena seumur-umur tidak pernah sholat. Cuma ngaku muslim tak. Ini uh, dua ayat dan dua hadith. Ya. Kemudian jamah sekalian rahimahullah. Uh, kembali kepada kisah atau yang melaksanakan tadi hukum kufur gitu ya orang yang meninggalkan sholat kan dihukumi kufur setelah istitabah diminta tahu taubat taubatnya adalah dengan cara melaksanakan sholat itu taubatnya orang tidak sholat cukup begitu bukan ya allah ampunilah hamba hamba sekian tahun nggak pernah sholat kemudian nggak sholat ya percuma ngomong taubatnya dengan shol sholat taubatnya orang tidak mau zakat adalah dengan Nah, taubatnya orang tidak mau haji dengan haji. Itu taubah. Taubatnya orang kafir yang tidak punya syahadat adalah bersyahadat Sudah jadi muslim. Nah sekarang siapa yang berhak melaksanakan hukum kisos? Dan juga hukum-hukum islam yang lain. Nah Dalam konteks pemerintahan Indonesia atau yang kita hidup di dalamnya ini. Bagaimanapun kita berbicara syariat islam. Apalagi bicara hukum hudud, hukum pidana. Ya sekedar keilmuan. Wacana aja. Jadi yang kita bahas ini ya wacana. Ustadz bicara tentang hukum perzinaan. Hukumnya apa di Indonesia? Zina kalau suka sama suka bebas. Dari hukuman. Coba. Tuh Aril. Luna Maya. Uh, Cutari. Apa yang terjadi itu? yang ngaku yang enggak dan sebagainya ya sudah karena memang apalagi nanti suka sama suka. Yang menjadi masalah, yang kena hukum itu adalah berzina dengan istri orang. Nah, itu ada ya, pasalnya itu. Karena dia berzina dengan seorang wanita yang sudah ya, sah jadi istri orang. Itu berarti ngerampas atau ngerebut gitu dan sebagainya. Tapi kalau Suka sama suka nanti di dalam sidang kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Aku mencintai dia. Kamu? Aku juga. Sesudah ya bebas orang suka sama suka kok. Nah, itulah ya mengganti hukum Allah berarti apa hukumnya? Itulah wamalam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Hakimnya yang kena hukuman dari Allah Subhanahu Ya. Nah, hidup di di negara yang seperti itu. Nah, yang berwenang melaksanakan hukuman kisos dan hukum Islam lainnya adalah hakim atau pemerintah. Pemerintahnya juga betul-betul pemerintah yang punya wewenang betul. Mungkin kalau di wilayah kabupaten di situ ada hakim yang dikasih wewenang untuk menjalankan hukum, ya hakimnya di situ. Kalau dari pusat, ya dari pusat. Jika ada wali terbunuh melaksanakannya tanpa ada perintah dari hakim, maka ia mendapatkan takzir. Jadi mungkin keluarga kita terbunuh, kemudian langsung kita kisos, uh oh, kisos, hukum Islam kisos, langsung didatangi orangnya, dibacok langsung. Ma, anakku kamu bacok tak bacok lagi, nggak punya hak, nggak punya hak kecuali apabila dapat izin perintah dari hakim untuk mengeksekusi itu. Tapi kebanyakan hukum kisos, seperti yang dilaksanakan di Saudi Arabia itu tidak Keluarga korban yang melaksanakan Dari pemerintah Disidangkan ya sudah Algojonya ada sendiri Sudah pelaksanaannya juga uh, cepat ya, Biasanya setelah sholat jumat Kelapangan semua Kalau ada uh, nanti Hutbahnya, hutbah tentang hukum kisos Ini tanda gitu ya. Kita sudah hafal Makanya habis Salam enggak dikir dulu, langsung lari ke lapangan. Kalau enggak, enggak ke bagian tempat untuk nonton. Liritnya nanti aja sambil jalan sambil lari. Subhanallah, subhanallah. Soalnya nanti itu ramai nontonnya. Nah seperti itu pelaksanaannya. Kenapa uh, seorang wali yang melangkah sendiri itu dihukum takzir. Jadi hukuman ringan berdasarkan kebijakan pemerintah. Karena dia telah melangkahi awanang ha hakim. Kemudian cara pelaksanaannya itu dipenggal kepalanya dengan menggunakan pedang. Karena itu yang paling efektif. Ya, meskipun masih ada uh, perbedaan pendapat sedikit. Bagaimana kalau hukuman kisos itu mati dengan cara-cara yang lain. Karena ada yang disetrum, setrum, ya, di kursi listrik, tembak, uh, suntik, dan sebagainya. Yang paling efektif itu dipenggal. Dan menggalnya bukan dari depan karena kalau dipenggal dari depan itu matinya lama. Dan di sini bukan untuk menyakiti, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan nyawa karena dia telah menghilangkan nyawa orang. Jadi tujuannya bukan untuk menyakiti. Kamu sudah nyakiti berarti tak sakiti lagi. Enggak, nyawa nyawa gitu aja. Walaupun cara membunuhnya mungkin dengan cara disakiti dulu. Si penjahat ini membunuhnya dengan cara mungkin disayat dulu atau mutilasi pelan pelan hidungnya dipotong telinganya dipotong dan sebagainya seperti yang sering kita dengar dalam berita kriminalitas tetap kisos hanya tujuannya satu nyawa dengan nyawa jadi kalau e, membunuh dengan cara ditenggelamkan gitu itu kisosnya bukan ditenggelamkan lagi coba bagaimana kalau pembunuhnya adalah penyelam ayo oh, yang tukang nyelam lama dia membunuh dengan cara ngelolepin orang dalam waktu 30 menit. Ini orang yang dilolepinnya gak pernah menyelam. 30 itu sudah mati langsung. Di kisos kamu karena sudah membunuh dengan waktu 30 menit. Ya dilepin lagi 30 menit. Ternyata pas gini masih hidup. Lepin lagi. Bunco masih hidup. Luh gak mati-mati. Pentung pakai palu. Tuk. Gak mati. Gak boleh dulum. Gak boleh seperti itu maka intinya nyawa dengan nyawa bukan cara karena membunuh itu banyak caranya ya. coba kalau seandainya Mike Tyson membunuh kita dengan cara tonjokannya tuk langsung kita wah, wah, wah langsung semaput bablas nah ya. kisah lagi tonjok sekali lagi enggak bisa Tyson tuk enggak apa-apa Kepelannya beda satu kali pukulan Mike Tyson berapa kental kita cuma berapa kilo gitu kan Maka membunuh dengan tonjok Dibalas bukan dengan tonjok lagi Tapi penggal Karena itu yang paling efektif Dibahas dalam buku-buku fikih demikian Nah kemudian Faidah-faidah lain yang bisa kita ambil Dari hadis ini Hadis ini juga merupakan dorongan Untuk kita semua agar berkomitmen Terhadap sebuah komunitas muslim Kita harus Bercita-cita Memimpikan Mengharapkan Ada sebuah mujtama islami Masyarakat yang islami Siapa yang gak kepengen coba Hadis ini mengisyaratkan situ, Dorongan kepada kita semua untuk Bercita-cita Terwujudnya komunitas Islam, karena itu komunitas yang paling nyaman Paling damai Paling damai komunitas muslim adalah komunitas yang komitmen dengan ajaran-ajaran islam, dan ketika masyarakat berkomitmen dengan ajaran islam pasti akan jadi baik semua tidak ada kejahat kejahatan, tidak ada kedoliman, tidak ada pengkhianatan maka kita harus ada minimal cita-cita, terdetik dalam diri kita aduh, kapan Indonesia menjadi masyarakat yang islami negara yang islami walaupun kayaknya aduh aduh, dibilang mimpi ya bukan mimpi, gitu ya, dibilang enggak juga berubahnya lama, gitu loh, berubahnya lama. Ya. Kemudian juga faidah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini merupakan pendidikan terhadap masyarakat muslim agar senantiasa takut kepada Allah, baik dalam kesendirian maupun ketika dalam keramaian. Takut itu jangan kalau pas rame, biasa itu kalau takut pas ramai gitu ya biasa karena manusia lebih pekewuh dengan manusia daripada dengan Allah dan malaikat. Pas sepi udah enggak ada siapa-siapa katanya -siapa, wah bodoh sekali dia gitu ya. Kemudian yang kesembilan yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini ketetapan hukum-hukum Islam itu apapun hukumnya bukan hanya rajam kisos dan hukuman orang murtad Bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedamaian masyarakat. Maka para ulama menyebutnya maqashidus syariah. Tujuan dibuatnya syariat Islam adalah. Yang ini tujuan besar. Tahqiqul ul Mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Wadaf ul-mafasid. Dan mengantisipasi kerusakan yang ada di masyarakat. Itu hukum Islam. Dan yang membuat adalah Allah subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Hakim yang paling adil. Hakim yang paling tahu jika membuat keputusan A pasti baik. Kalau hakim-hakim atau pembuat-pembuat hukum dari kalangan manusia, itu berdasarkan keterbatasan ilmunya. Menurut dia ini bagus. Ternyata lima tahun ke depan di amandemen. Berarti tidak Bagus. Sekarang lihat coba hukum-hukum Allah setelah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sempurna dan tidak mengalami amandemen karena sudah ada deklarasi Al-Yawma Akmal Tulaqum Dinakum wa Atsmaat Tulaqum Nikmati Waroditulakumul Islam Adina Al-Yawma Akmal Tulaqum Dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan din kalian bagi kalian sempurna semua. Ini pertanda bahwasannya Rasulullah hampir selesai. Wa atammtu alaikum nikmati dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, nikmat din. Wa raditu lakum Islam madina dan aku ridha Islam sebagai din. Pola hidup, nizamul hayat way of uslaid bagi kali kalian. Sudah. Jadi tidak ada keruangnya. Nah sekarang tinggal bagaimana memahamkan kaum muslimin dan meyakinkan kaum muslimin bahwasanya hukum Allah adalah solusi. Kenapa solusi? Karena yang membuat kehidupan Allah, yang mengatur kehidupan Allah, semuanya berjalan atas kadar kodok qada Allah Subhanahu Wataalla. Maka akan selesai dengan hukum Allah Subhanahu Wataalla. Demikian para hadirin dan jemaah sekalian, rohmuakumullah. Hadis ke-14 yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.